Selamat pagi, Bapak William. Selamat pagi, Bu. Silakan. Lupa biasa itu pajak, Bu. Saya punya pajak aja sembilan tahun yang lalu sepuluh tahun masih di kota katis. Coba kita ke kantor pajak, Bu. Kita mau bayar dia punya kasih berkasnya sebunda b u n d a Memang disengaja n supaya dipersulit, gitu loh. Jadi dipersulit nanti kan terjadi lego itu. n Ah, nanti ke katislah, kita bicarain lagi dah lanjutnya gimana? Itu m e m a n g dari kuda kuda g i g i lumping dari dulu sampai sekarang juga. masih begitu itu, memang dipersulit itu pengusaha semua diper, disengaja memang. Coba ibu aja mungkin aja saya todorin itu aja berkat-berkatnya kebingungan tuh. Ah PPH inilah PPH. Oh no, cara perhitungan juga memang sengaja dibikin buta. Jadi saya u p memang nanti terjadi ajang transaksi pemerasan di situ bu. Itu harus ditindak itu. Kayaknya harus d i g a n t i semua itu atau istilahnya direvolusi lagi deh itu semua itu. k a l a u g nggak benar itu dari dulu itu pajak itu. Bukan buat negara, yaitu buat kantong sendiri. Ke y a sih jadi t u a t a s atas a t a s a n n y a itu semua juga semuanya terlibat punya itu.、Uh -huh. Jadi buat kantong pribadi semua, bukan buat pribadi, buat negara itu. Makasih Ibu. Baik, terima kasih Pak William, Pak Andi, s e l a m g i Pagi? Komentar Anda? Iya, ini saya setuju dengan Bapak yang tadi itu Bu.、Uh, ini saya juga ada masa mau naik PBB Bu. PBB bayar 800 ribu tahun kemarin. t a h u n i n i bisa 2 juta setengah Bu. Itu naik gila-gilaan. ス l ジオとファンソカトンパジャバット。ニャ i カイアマケンカイア。ロケティンドスティープロス。バイ。ティンマカシー。t ンリ。パディビオス、マウンテギーシュラカンバー。ジニー、マレン n マサラパジャー、エド、ストニア、a マナンアニティ、パタメントウォン k ンドウォン、パタメントウォンアンドウォン、パタメントウォンアンドウォン、パタメント Maka akan terjadi seperti komplain bapak-bapak tadi Uangnya bukan masuk negara tapi masuk kantong-kantong pribadi Oleh segera karena itu pemerintah harus segera mengubah sistem perpajakan hanya penentuan saja Besarnya pajak keringanan semua yang menentukan Departemen Keuangan bukan dijen pajak Di samping itu bagaimana sistem pemerintahan kalau misalnya ekspornya lemah sehingga pajaknya jadi naik terus Oleh karena itu m e n t e r i p e r d a g a n g a n dan p e r i n d u s t r i a n harus segera meningkatkan hasil industrinya termasuk k a d i n n y a juga Termasuk juga Departemen Perdagangan Luar Negeri Supaya terjadi net balance payment yang tinggi Sehingga pajak itu dibebaskan Pengusaha bisa isi sendiri apa yang mau ditingkatkan di negara Indonesia Seperti Presiden JND waktu itu g i Terima u loh. t kasih Terima kasih Pak Dibio Pak Ayung selamat pagi Silahkan nah, komentarnya begini, Bu. Itu m e n u r u t peraturan SPT tahunan aja, sudah langsung dari kod bruto nya kita di 430 persen Sedangkan kita untungnya hanya 50 persen, nah itu satu Yang kedua, mereka itu ya Bu ya, kalau lagi saya pengiriman pajak itu Saya itu KLU nya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 な、いん、セリア、なん、タラタラマイカイトや、なあだぼきにゃぼ、バイアンパーダ、キタワーンカチラン、サブスカラン、トゥー、ミニマーケット、ディマナマナイト、スダーダブ、キタワーン、タバガナウラ、キキタらナ、ウダサナンカミスボギト、クロパカンブ、アピマシリカンギュアジェクターだ。 パウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウはウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパウパ Termasuk d i r a j i a n pajak itu Kita wajib pajak juga minta kejujuran Bu Transparan, terbuka Untuk diketahui publik, kemana itu Pajak-pajak yang diterima itu, terima kasih Baik, terima kasih p e n a n g a p a n terakhir Bapak Santos, o s i l a k a n Iya, saya pikir Yang paling penting sekarang itu m e n g a aturan pajak yang abu-abu Bu Banyak yang、uh, Aturan yang abu-abu, tidak jelas Dan mereka banyak main di sana Sehingga kita、uh, Susah はい。 Terima kasih Bu Wati m a Silahkan a Iya. Iya, s Pak komentar Anda Ya saya pikir、uh, Tindakan yang penolakan Yang dilakukan oleh dirijen pajak itu Saya pikir bukan tindakan yang bijak ya. Harusnya Kalau menurut tema saya orang mau bayar itu Ya untuk sementara ini ditampung dulu Bu, Walaupun memang Secara perhitungan menurut orang pajak itu Memang tidak sesuai Namun demikian yang paling penting itu kan Bagaimana caranya kita mencegah Terjadinya c e l a h k e a l a h a n t a r a oknum pajak itu memainkan dan menekan para pengusaha itu yang harus kita perkecil, Bu. Dan yang kedua, menurut hemat saya yang paling penting itu menumbuhkan kesadaran bagi pengusaha untuk membayar dulu. Oh、so, kalau misalnya kayak saya, nih, Bu, misalnya、uh, katakan dapat omset bagus, otomatis kita juga nggak sayang-sayang untuk memberikan kepada negara. Namun demikian kan k o s n y a dan segala macamnya itu kan tentunya kan juga harus diperhitungkan. Nah itu kadang-kadang memang tidak seirama dengan orang pajak. サンデリパーティーとの仲間、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼント、プレゼン よろしす。